Mitra bisnis dalam kehidupan kita sering kita merasakan kebutuhan untuk menjadi benar. Ya. The need to be right. Karena sejak kita kuliah, sejak kita sekolah SMA, sejak kita SMP, bahkan sejak kita TK ataupun SD, kita selalu merasa ujianku oh, benar atau salah. Kalau salah, wah kita sedih setengah mati. Kita mau harus benar. Karena itu dalam berargumen dengan orang, dalam berpendapat ketika kita berbisnis selalu menginginkan i'm right you are wrong saya ini benar kamu yang salah ya sebenarnya kalau kita pikir ya yang membuat kita berpikir seperti itu itu apa sih ego kita karena kita tidak mau disalahkan tidak mau dikalahkan oleh orang lain sehingga sering saya lihat dalam sebuah bisnis kalau ada ide satu ya ide ini yang menyetuskan orang lain maka teman-teman yang lain tidak mau mensupport ide itu dia bilang The idea is not invented here. Ide nya tidak diciptakan disini. Maka bukan ide ku. Sebenarnya kalau anda pikir secara logis. Kalau kita wrong. Kalau kita salah. Maka kita sebetulnya belajar sesuatu. Artinya kita menambah. Kasana kita dari salah. Menjadi tahu yang benar. Ya. Walaupun itu pahit. Tapi membuat kita menjadi lebih maju. Lebih benar dan lebih baik. Ya, Saya sering berargumen dengan orang dan kalau saya salah, saya bilang, ya saya yang salah, Anda yang benar Kalau gitu, saya pakai aja pendapat Anda Saya pakai aja pilihan Anda Karena the best option, pilihan terbaik untuk sebuah keadaan Bukan ditentukan oleh siapa yang menemukan ide itu Tapi ditentukan oleh ide apa yang dianggap terbaik Maka dari sebab itu lebih baik kita mencoba untuk berhenti menggunakan ego kita Dan memilih Sebuah pendapat yang paling baik Di antara pendapat yang ada Saya Tanah Disanto Saudari Sam Design Terima kasih Sukses untuk Anda